<tuh> Berbagai metode penyusunan kitab hadis Metode penyusunan kitab hadis terbagi menjadi dua macam Yaitu tasniful usul dan tasniful furu. Yang pertama, tasniful usul penyusunan pokok adalah penyusunan hadis dengan sanatnya Dari penyusun sampai sinat yang paling akhir Penyusunan seperti ini memiliki beberapa cara Di antaranya adalah sebagai berikut Kesatu Penyusunan berdasarkan bagian per bagian Atau per juz, Yaitu dengan cara mengumpulkan setiap permasalahan ilmu Dalam satu juz khusus Yang saling terpisah dengan yang lain Sehingga permasalahan sholat Dikumpulkan dalam suatu bagian tertentu Begitu pula dengan permasalahan zakat dan yang lainnya. Disebutkan bahwa metode ini adalah cara yang digunakan oleh Az-Zuhri dan orang-orang yang sezaman dengan beliau. Kedua, penyusunan berdasarkan bab per bab, yaitu menjadikan dalam satu bab bagian tersendiri dari beberapa bab dan menyusunnya berdasarkan tema, seperti susunan bab-bab fikih atau selainnya. Contohnya adalah cara yang digunakan oleh Al Bukhari, Muslim, dan para penyusun kitab Sunan. Yang ketiga, penyusunan berdasarkan musnad-musnad, yaitu mengumpulkan berbagai hadis setiap sahabat pada satu bagian tersendiri. Misalnya dalam Musnad Abu Bakar disebutkan semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Dalam Musnad Umar disebutkan semua hadis yang diriwayatkan oleh Umar, dan seterusnya. Contohnya adalah metode yang digunakan oleh Imam Ahmad dalam menyusun musnadnya. Metode yang kedua, Tasniful Furu, yaitu penyusunan kitab hadis di mana para penyusunnya sekadar menukil atau mengutip hadis-hadis dari kitab induk, kemudian menyandarkannya kepada kitab induknya tanpa disertai penyebutan sanad. Metode penyusunan ini juga memiliki beberapa cara, sebagaimana berikut. Kesatu, penyusunan berdasarkan bab per bab, seperti Kitab Bulughul Maram, karya Ibnu Hajar al-Asqalani, Kitab Umdatul Ahkam, karya Abdul Ghani al-Maghdisti. Yang kedua, penyusunan berdasarkan urutan huruf, seperti Al-Jami' as-Saghir, karya Imam as-Suyuti. Masih banyak metode penyusunan lain selain dua bentuk di atas berdasarkan pertimbangan ahli hadis dalam penerapan dan pelaksanaannya.